Mitra bisnis Kwi Kyan berpandangan, bangsa Indonesia saat ini tengah menjalani satu fase yang diistilahkan oleh Kwi Kyan sebagai general meltdown atau fase keterpurukan yang juga terjadi pada bangsa-bangsa lain di dunia. Dan untuk membahas seperti apa wujud real dari kondisi keterpurukan itu dan sampai berapa lama persoalan itu akan membelit bangsa dan negara Indonesia, segera kita berbincang dengan Kwi Kyan Baik Pak Quick, menurut penilaian Bapak, Apa yang tengah terjadi pada bangsa kita dan sampai berapa lama itu akan terjadi? Saya menilainya bangsa Indonesia ini sedang, sedang merosot, sedang mengalami kemerosotan dalam segala bidang kehidupan. Jadi eh, sudah tidak ada lagi orang yang berpikir idealistis itu tidak ada lagi. Nah kenapa begitu? Saya tidak bisa menjelaskan. Mungkin yang bisa menjelaskan ahli-ahli sejarah, ahli-ahli kebudayaan. Tapi kalau kita melihat kembali sejarah bangsa-bangsa lain yang sudah lebih tua dari kita ya, itu hampir setiap bangsa pernah mengalami periode begitu yang disebut ya keterpurukan, disebut uh, Malaysia, jadi periode yang sedeng daun gitu. Itu lama sampai nanti mencapai suatu titik pencerahan, terus kemudian ke memasuki Renaissance. Ya navbar kita berjuang untuk kemerdekaan sedang renaisans sekarang ini mulai 67 kira-kira sedang runtuh ditinjau dari sudut itu tidak ada rasa bangga terhadap diri sendiri tidak punya rasa harga diri lalu kemudian semuanya menggantungkan diri pada asing investasi masih asing segala masih asing kalau dan dalam, dalam bidang penyelenggaraan negara mesti orang asing, gitu kan? Waktu Indonesia dijajah 350 tahun lamanya. Setelah sekian lama, terus muncul pemimpin-pemimpin generasinya Bung Karno yang katanya ingin menjebol dan membangun, gitu kan? Ingin Merdeka. Ya, kita mengenal semua. Nah, kalau sekarang ditanya begitu, ya, kira-kira ya, itu perlu diulangi? Tetapi tidak perlu revolusi fisik seperti dulu, oleh karena instrumen yang mereka pakai kan bukan senjata. Lantas pada kondisi seperti sekarang, apa langkah yang bisa kita lakukan bersama, Pak Kwik? Sekarang ya kita mesti secara mental, moral segala macam mesti bersatu padu, mempunyai kebanggaan lagi, mempunyai rasa harga diri, dan tidak per, tidak percaya sepenuhnya lah mekanisme pasar bagus. Agar tetapi mekanisme pasar yang diterapkan sesuka mereka uh, dalam mengatur Indonesia ya, ya harus kita tentang. Demikian, Kwik Yangi. Benny Rahmadi, Pasever.